Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'd ba Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'd ba Ikhwani wa ikhwati fiillah Rahimani wa rahimakumullah Kesimpulan terakhir Pada bab Tabarruk tadi Bahwa tabarruk itu ada dua macam yang pertama syirik akbar tabarruk syirik itu ada dua macam tabarruk syirik itu ada yang dua, ada dua macam yang pertama syirik akbar dan yang kedua syirik kecil kapan dikatakan syirik kecil kalau orang yang bertabarruk dengan mengusap-ngusap sesuatu atau menaburkan tanah atau debu atau kemudian bergulung-gulung di uh, debu yang diyakini itu sebagai bentuk ngalah berkah dia keyakinannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberkahinya tapi dia punya keyakinan salah bahwasannya caranya harus dengan bergulung-gulung atau mengusap-ngusap debu atau kemudian mengusap pusara atau yang lainnya tanpa memiliki keyakinan bahwasannya debu itulah yang memberkahi atau barang-barang itulah yang memberkahi tanpa punya keyakinan pula bahwasannya debu, tanah, pusara itu yang menghantarkan maksudnya kepada Allah tanpa punya keyakinan seperti itu sekedar hanya sebagai sebab untuk pengen, kalau ingin dapat keberkahan dari Allah caranya usap itu kalau ingin dapat keberkahan dari Allah caranya bergulung-gulung nah, di tanah suci itu kalau kemudian uh, ingin dapat apa keberkahan dari Allah maka caranya taburkan debu itu di kepalamu sebatas dia memandang sebagai sebab saja yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang dan dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya debu itu tanah itu bisa menyampaikan maksudnya kepada Allah entah memiliki keyakinan menitis ruh suci di pohon itu tanah itu dan seterusnya sehingga bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah tidak memiliki keyakinan seperti itu maka ini syirik kecil. Adapun kalau syirik akbar, tabarok yang syirik akbar yaitu seseorang ngalah berkah dengan meyakini bahwa aktivitas menggosok-gosok eh, tangannya kepada pohon yang dikeramatkan atau kemudian batu kuburan dan yang semisal itu dia meyakini bahwa pohon itu, pohon yang dikeramatkan itu, batu itu, kuburan itu, tanah itu bisa memperantarai antara dirinya dengan Allah Ta'ala menyampaikan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diyakini ada ruh yang menitis atau keyakinan yang lainnya kalau seperti itu syirik akbar atau bentuk syirik akbar yang lainnya adalah dalam masalah tabarruk dia meyakini bahwa pohon itulah yang menyelamatkan pohon itulah yang beri keberkahan Batu itulah yang beri keberkahan, terlepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ini syirik akbar. Jadi kembalikan semuanya kepada hukum sebab, kepada hukum sebab dan kembalikan kepada kaedah permintaan, nanti insyaallah sampai pada kaedah permintaan. Inilah yang syirik akbar, jadi apa yang dilakukan oleh kaum syirikin kepada pohon dhatu anwad itu, itu jenis syirik akbar karena mengagungkan pohon tadi mengagungkan yang ibadah. <tuh> bukan secara bukan sembarang memuliakan itu syirik akbar tidak. Itu seorang me <tuh> yaitu menghormati kuburan kaum muslimin dengan tidak menginjaknya, dengan tidak mendudukinya dengan tidak merusaknya itu kan bentuk penghormatan sebetulnya. Tapi itu bukan ibadah dalam arti menyembah mayit yang muslim tadi, tidak. Beda dengan seorang kalau mengagungkan kuburan sebagaimana mengagungkan Allah taala. Eh oh, adabnya kekhusuannya ada ketundukan, ada perendahan diri, penghinaan diri kepada kuburan tersebut ada pengagungan seagung-agungnya ada kalau enggak di seperti itu kan nanti khawatir mualati menimpakan musibah ada, dan seterusnya beda sekali dengan sekedar eh jangan diinjak itu kuburan kaum muslimin hmm. jangan diduduki itu kuburan kaum muslimin lepas sandalnya kalau memasuki areal perkuburan kaum muslimin itu lain konteksnya tidak ada unsur ketundukan diri menundukkan diri kepada mayit tersebut tidak ada unsur mengakungkan sebagaimana mengaku, mengakungkannya sebagaimana mengakungkan Allah beda sekali enggak ada keyakinan kalau enggak begitu nanti dia akan menimpakan musibah kepada kita enggak ada seperti itu jadi beda nah inilah pembahasan eh, Tabarruk Insyaallah kita akan lanjutkan kepada pembahasan apa yaitu bab yang ke-10 pelajaran bab yang ke-10 babu maja fil dzabhi bab penjelasan tentang ibadah menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah ibadah menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah Menyembelih binatang. Wahai billahi rahmani wa Definisi menyembelih itu sendiri sampaikan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam izhaqur bi raqati dam ala wajhin Bahwasanya yang dinamakan menyembelih itu adalah menghilangkan nyawa binatang dengan mengalirkan darah. Dengan tata cara khusus menghilangkan nyawa binatang dengan mengalirkan darah dengan tata cara khusus. <tuh> Kalau dalam istilah eh, <tuh> bahasa Arabnya ada adzabhu, ada anharu, ada adzabhu, ada anharu. Ini semuanya diartikan menyembelih. Kalau Adabhu menyembelih yang melintang yang biasa digunakan untuk menyembelih cara yang biasa digunakan untuk menyembelih kambing, Adabun Anharu dengan menusuk seperti yang digunakan untuk apa? Untuk menyembelih e, onta dengan aktivitas diawali dengan menusuk dan seterusnya sebagaimana makruf digunakan untuk menyembelih onta. Baik. Perlu diketahui bahwa dalam aktivitas menyembelih, ibadah menyembelih itu terkumpul padanya ber, ber, berbagai macam bentuk peribadatan. Baik ibadah zahir maupun ibadah batin ada di dalam aktivitas menyembelih. Ibadah menyembelih maksudnya. Jadi, kalau ada orang yang mungkin akan kaget, kamu kamu itu menyembah loh selain Allah. Loh saya enggak sujud, saya enggak rukuk, saya enggak saya enggak sujud kepadanya. Tapi kok dikatakan saya menyembah, saya beribadah kepada selain Allah? Saya enggak sujud kepada selain Allah. Jawabannya bahwa ibadah menyembah itu sesungguhnya benar-benar satu aktivitas yang nampak sekali unsur penyembahannya bahkan ulama menjelaskan di dalam menyembelih itu terdapat berbagai macam bentuk peribadatan. mulai dari lisan mengucapkan basmalah, mulai dari tangan menggerakkan apa, menggerakkan pisau sesuai dengan tuntunan rasulullah saw, kemudian hati berharap agar sembelihannya ibadah menyembelihnya diterima oleh Allah dan juga demikian mengalirkan darah untuk mengalirkan darah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha mampu hanya Allah lah yang maha mampu mengalirkan darah di tubuh binatang sewaktu hidup maka hanya untuk Allah sajalah ritual pengaliran darah. Ibadah pengaliran darah binatang. Adapun yang tidak mampu mengalirkan darah di tubuh binatang saat hidupnya, maka enggak pantas, enggak boleh dipersembahkan kepadanya ritual pengaliran darah binatang. Jadi ada ketundukan kepada Allah dan berbagai macam bentuk ibadah ini selayaknya di, dihadirkan saat nanti hari raya Idul Adha, bukan asal nyembelih saja. Oleh karena itu sesungguhnya mudah sekali mengenali bahwasanya ibadah menyembah itu benar-benar satu aktivitas penyembahan yang wajib dipersembahkan aktivitas tersebut kepada Allah taala saja. Tidak boleh kepada selainnya. Ada dua perkara penting dalam ibadah menyembah Yang pertama adalah tujuan menyembelih yaitu niat. Dan yang kedua penyebutan nama ketika akan menyembelih yaitu tasmiyah. Hal ini disampaikan dalam kitab At-Tamhid syarah kitab tauhid. Dan sudah saya tulis di artikel, cuman saya belum menampilkan linknya. Di macam-macam ibadah syirik, yaitu ibadah menyembelih binatang. Terkait dengan niat, yaitu tujuan menyembelih, terdapat tiga kemungkinan. Pertama, Menyembelah untuk bertakorrup, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala semata. Maka ini adalah ibadah yang bernilai tawahid. Yang kedua, menyembelah untuk mengagungkan dan mendekatkan diri atau takorrup kepada selain Allah. Maka ini ibadah syirik. lawan dari yang pertama tadi, kalau yang pertama mendekatkan diri kepada Allah taala saja mengagungkan Allah ini ibadah tauhid. Dalil dari yang pertama tadi surat Al-An'am ayat 162 163. Dalil yang kedua ini yaitu ibadah menyembah yang syirik juga sama surat Al-An'am ayat 162 163. nanti akan saya sampaikan di dalam pembahasan dalil Insyaallah penjelasan dalil alasan penduliannya kemungkinan yang ketiga menyembelih untuk diambil daging atau semisalnya ini meliputi beberapa bentuk yang pertama untuk dimakan sendiri dijual atau semisalnya maka ini boleh. Namun bisa jadi terlarang atau bahkan bisa jadi tertuntut untuk dilakukan tergantung sebagai sarana untuk apakah hal itu. Dalilnya surat Yasin ayat 71 ayat 71 kalau menyembelihnya untuk dihidangkan dagingnya kepada tamu dalam rangka muliakan tamu atau dihidangkan di acara resepsi pernikahan atau yang misalnya untuk walimah pernikahan maka hukumnya bisa wajib diantara apa yang saya sebutkan tadi bisa wajib atau sunnah, bisa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim mudhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Dan di antara bentuk memuliakan tamu adalah apa? Ya, menyembelihkan kambing untuk disedangkan dagingnya. Walaupun ini tujuannya adalah disembelih untuk dagingnya untuk tamu, itu bukan kesyirikan. Tujuan untuk tamu tadi bukan kesyirikan. Karena beda jauh. Dengan apa? Dengan ibadahnya orang musyrikin, Ketika mempersembahkan ibadah pengaliran darah binatang kepada selain Allah. Tidak ada unsur ketundukan, penghinaan diri, perendahan diri kepada tamu tersebut. Sebagaimana kau musyrikin kepada sesembahan mereka. Tidak ada. Tidak ada unsur mengagungkan seagung Allah. Tidak ada sekedar menghormati saja biasa hmm. tidak kemudian penyembelihnya ketika itu berada dalam situasi yang sakral sekali yang kalau salah sedikit nanti akan pualat ya enggak ada perasaan-perasaan seperti itu enggak ada hmm, enggak ada maka tidak dikatakan ini syirik enggak Walaupun tujuannya untuk tamu. Tujuannya di sini maksudnya daging itu diperuntukkan untuk tamu. Lain dengan tujuan yang dimaksud ketika musyrikin menyembelih. Musyrikin menyembelih itu ciri khasnya Ya. Akhwat Ibu Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ciri khasnya adalah pada menyembelih yang syirik bukan daging atau bagian tubuh binatang lainnya yang dimaksud namun yang menjadi tujuan adalah ritual penumpahan darah binatang ritual penumpahan darah binatang dalam rangka mengagungkan dan menyembah selain Allah mengagungkan selain Allah sebagaimana mengagungkan Allah mengagungkan sesembahan itu motivasinya itu itu intinya itu itu bukan dagingnya sebetulnya tapi menghormati Secara berlebihan Bentuknya sampai mengkultuskan Dengan cara bentuk penghormatan itu Pengaliran darah Padahal gak berhak Sesembahan selain Allah itu dapat Pengagungan dalam bentuk pengaliran darah Binatang karena Dia gak mampu mengalirkan Darah Itu di tubuh binatang ketika hidupnya Maka nggak layak untuk ditumpahkan, dipersembahkan untuknya. Sehingga orang musyrikin coba lihat, selepas ritual penumpahan darah atau penyembelihan, ritual penumpahan darah itu judulnya macam-macam Kesyirikan itu kamuflasenya, kamuflasenya nah, sebagai syarat pengobatan lah. Nah sebagai tumbal lah untuk pembangunan apa jembatan layang sehingga harus dikasih eh, tumbal berupa kepala kerbau yang tanam di situ kepala kerbau kalaupun mau diganti kaki kerbau itu bagi setan enggak, enggak beda itu mau yang di apa mau yang dikasih ditanam di situ Kaki kerbau atau kepala kerbau Atau telinganya itu enggak jadi urusannya setan Sebetulnya, yang jadi urusannya adalah Dia mau enggak Dokun itu mau enggak Menyembah selain Allah Dengan cara men beribadah Menumpahkan darah binatang Tersebut, itu intinya Cuman diberi judul Penanaman kepala kerbau Bukan itu intinya Diberi judul Upacara apa larung laut kalau misalnya itu judulnya saya enggak tahu bagaimana apa peristiwanya kalau baca yang seperti itu sehingga kita perhatikan kalau Anda perhatikan selepas ritual penumpahan darah binatang sembelih itu udah enggak jadi urusan dipuang ke laut atau dibiarkan begitu saja sehingga diambil oleh siapa saja yang mau atau dimakan binatang buas terserah karena sudah selesai penyembahannya itu diantara ciri khas ibadah menyembela yang syirik dan jadi ada ciri khas yang lainnya itu adanya pengagungan selain Allah sebagaimana mengagungkan Allah adanya perendahan diri kepada selain Allah sebagaimana merendahkan diri kepada Allah sesuai dengan definisi syirik akbar menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara menjadi khususannya ada unsur mendekatkan diri dan takkorup kepada selain Allah ada unsur ngalah berkah yang syirik akbar ada unsur mohon pertolongan kepada selain Allah dengan bentuk apa tasmiyah penyebutan namanya bukan Allah yang disebut bukan nama Allah yang disebut tapi penyebutan namanya disebutkan nama jin-jin atau nama syaitan-syaitannya itu ibadah menyembelih yang syirik itu seperti itu. Kemudian yang kedua tasmiyah, penyebutan nama. Jadi untuk tujuan itu wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Wajib ritual pengaliran darah itu dipersembahkan kepada Allah saja. Adapun kalau dagingnya ditujukan kepada tamu itu bukan bentuk penyembahan. Tapi kalau pengaliran darahnya itu wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Itu terkait dengan tujuan Mempersembahkan kepada selainnya tujuannya itu salah yaitu kepada selain Allah dalam menunjukkan ritual pengaliran darah ini maka itu syirik dalam masalah uluhiyah syirik akbar. Yang kedua tasmiyah penyebutan nama ketika akan menyembelih terdapat tiga kemungkinan juga kalau yang disebut nama Allah saja maka ini adalah ibadah yang bernilai tawhid. Dalilnya surat al-An'am ayat 118. Ini penting ya dalilnya dicatat, karena bisa jadi enggak didapatkan pada setiap buku. Jadi tadi poin-poin tiga kemungkinan tujuan tadi juga sudah saya sebutkan dalilnya masing-masing. Dalilnya menyebut nama Allah saja, maka ini bernilai ibadah tauhid adalah surat al-An'am ayat ayat 118 dan surat Al-An'am ayat 121 dari kedua ayat itu menunjukkan diperintahkannya menyebut nama Allah saja ketika akan menyembelih dan tidak boleh menyebut nama selainnya maka barang siapa yang menyebut nama Allah saja ketika akan menyembelih saya ulangi dari dua ayat tersebut diperintahkannya menyebut nama Allah saja ketika akan menyembelih. Jadi sebelum menyembelih ya. Tidak boleh tidak boleh menyebut nama selainnya. Barang siapa yang menyebut nama Allah saja ketika akan menyembelih maka ini sudah termasuk maka ini termasuk ibadah yang bernilai tauhid. Kemungkinan yang kedua menyebut nama selain Allah. Maka ini ibadah syirik dalam mohon pertolongan. Syirik dalam isti'anah. Dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 121 Syahidnya ada pada eh, kata Fisk yaitu kefasikan pada ayat tersebut Karena kefasikan itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala sehingga cakupannya luas meliputi dalamnya adalah kekafiran dan juga demikian syaitnya ada pada petikan akhir wa in a'ta'atumu hum innakum la musyrikun dan jika kalian menuruti mereka maka seburangi dan jika kalian menuruti mereka sungguhnya kalian tentulah menjadi orang-orang yang musyrik dan dalainnya juga surat al-fatihah iya kena abudu wa iya kena setain karena menyebut nama selain Allah seperti menyebut nama nyairul kitul atau nama jin tertentu saat akan menyebelah ini hakikatnya mengandung permohonan pertolongan kepada nyairul kitul tadi atau kepada selain Allah tadi dan mohon keberkahan memohon keberkahan Makanya itu orang kalau mengucapkan bismillah itu ada dua kandungan tauhidnya yaitu dia memohon pertolongan hanya kepada Allah saja dan memohon keberkahan hanya kepada Allah saja. Kalau yang disebut nama selain Allah maka otomatis dia memohon pertolongan kepada selain Allah dan memohon keberkahan kepada selain Allah. Itu hakikat tasmiyah itu begitu. Dan ini syirik dalam masalah rububiyah Kemudian yang ketiga, tidak menyebut nama siapapun, maka ini hukumnya haram. Dalilnya surat al-An'am satu dua satu. Karena dalam ayat ini menunjukkan haramnya tidak menyebutkan nama Allah ketika akan menyembelih. Berarti termasuk dalamnya tidak menyebut nama siapapun. Ringkas kata, ibadah menyembelih adalah ibadah yang agung, terkumpul dalamnya berbagai macam bentuk peribadatan. Kalau dipersembahkan kepada Allah saja itulah tauhid. Tapi kalau ibadah tersebut dipersembahkan kepada selain Allah maka nampak sekali jelas kesyirikannya. Dan ibadah menyembelih yang bernilai tauhid itu gambarannya adalah ritual pengaliran darah binatang tersebut dipersembahkan untuk Allah semata. Dalam rangka mengagungkan Allah semata merendahkan diri kepada Allah semata. Mendekatkan diri dengan menyembelih tadi dia mendekatkan seorang mendekatkan diri seorang penyembelih mendekatkan diri kepada Allah semata. Memohon keberkahan kepada Allah semata, memohon pertolongan kepada Allah semata. Menyebut nama Allah semata. Ini ini nilai apa e, hal-hal perkara-perkara yang seperti ini munculkan, hadirkan saat ibadah menyembelih nanti. Di hari raya di hari raya Idul Adha. Jangan terjebak pada rutinitas melakukan ibadah tanpa penghayatan karena ini yang menyebabkan besarnya pahala. Multi niat multi pahala. Multi ibadah multi pahala. Artinya kalau kita mengenal Multi niat, multi pahala Dengan Berkorban Saya oh, Mengamalkan perintah Allah Perintah Allah Ta'ala satu Dengan berkorban saya ingin berbagi kepada Masyarakat setempat dengan kaum fakir Miskin Dua niatnya Kemudian dengan berkorban saya ingin Menampakkan syiar Ibadah kaum muslimin Tahunan dengan berkorban saya nah itu hadirkan itu multi pahala dan ibadah ibadah tadi juga hadirkan ibadah mengagungkan ibadah mengharap ibadah yaitu memohon pertolongan ya. di dalam bab yang ke sepuluh ini terdapat oh, empat dalil. empat dalil hanya saja dalil yang ke <coughs> dalil yang keempat tidak kita pelajari karena saya Muhammad Salehul menyebutkan ada dua cacat dalam hadis ini salah satunya adalah ulama sepakat menyatakan tarik tidak mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang kita pelajari tiga saja Yang pertama surat Al-An'am ayat ke 162 sampai 163 Allah taala berfirman Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mawtii lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana Qul katakanlah inna sholati sesungguhnya sholatku wanusuki dan ibadah menyembelah yang kulakukan <haltas> <tuh> wamah yaya dan hidupku wamah mati dan matiku Lillahi Rabbil Alamin Hanyalah Ingat untuk menerjemahkan Li sebelum kata Allah Caranya seperti ini Hanyalah untuk Dan milik Allah Rabbil Alamin Rabb semesta alam La syarikalah Tiada sekutu baginya Wabidhalika umirtu Wa ana awalil muslimin Demikianlah yang perintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama kali dari umat ini yang berserah diri kepadanya. Alasan pendalilannya yang pertama, adanya kata kul. Kul ini fil amr kata perintah katakanlah. Berarti Allah merintahkan kita untuk menyatakan suatu pernyataan Dan tentunya melakukan konsekuensinya Bahwa ibadah menyembelah yang kulakukan itu hanya aku persembahkan kepada Allah saja Di antaranya seperti itu Karena ada kata nusuki itu itu, itu ibadah nusuki itu Ibadah menyembelah yang kulakukan Lillah hanyalah untuk Allah semata Selain diperintahkan untuk Menyatakan seperti itu tentulah diperintahkan pula Konsekuensinya Yaitu apa ketika menyembelih, Ya dipersembahkan untuk Allah saja Padahal setiap yang diperintahkan itu Ibadah karena setiap yang diperintahkan Itu dicintai oleh Allah Dan setiap yang dicintai oleh Allah Dalam definisi ibadah Seolah-olah Disebutkan satu istilah yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridainya sudah masuk kita katakan dari mana syahidnya dan wajudallahnya, ini dari kul kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa muatilillahi rabbil alamin dari uh, kul itu dapat dikatakan perintah kita diperintahkan untuk menyatakan sekaligus tentunya melakukan konsekuensinya berupa menyembelih yang dipersembahkan ibadah tersebut dipersembahkan untuk Allah saja diantaranya seperti itu konsekuensinya kemudian yang kedua dari sisi wanusuki dan lalu setelah itu setelah berapa kata lillah wanusuki lillah eh, wanusuki lalu setelah berapa kata lillah nusuki diantara tafsiran salaf adalah ibadah menyembelih yang kulakukan Lillah lam lillah itu kan lam ditambah Allah jadi lillah cara bacanya Lam di sini adalah lam yang menunjukkan hak yaitu lam lil istihqaq lam yang menunjukkan hak yang ada makna pengkhususan bahwa ibadah menyembah yang kulakukan hanyalah Hak Allah Penujuannya Yaitu hanyalah ditujukan kepada Allah saja Hak Allah Mendapatkan persembahan Ibadah menyembelih itu Begitu maksudnya Itu namanya Yang menunjukkan khusus ini dipersembahkan untuk Allah saja Inilah Tauhid Kalau sudah ada khusus pembatasan itu Tauhid Berarti mengandung nafi dan isbat Isbatnya harus Persembahkan kepada Allah saja Nafinya tidak boleh Dipersembahkan kepada selainnya itu namanya pengkhususan itu seperti itu pembatasan pengkhususan hanya haknya Allah itu seperti itu ada nafi dan isbat wajib dipersembahkan kepada Allah saja itu isbat dan nafinya tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah itu kandungan Lillah di sini di dalam ayat ini. Tapi mengapa tadi ketika menerjemahkan disebutkan hanya dan untuk hanya nah saya ulangi hanyalah untuk dan milik Allah hanyalah untuk lam di situ diterjemahkan untuk itu menunjukkan lam istihqaq itu gandengan dari nusuki dan solati karena keduanya ibadah kalau digandengan dengan lam di situ maknanya maka lamnya adalah lil istihq. Tetapi kalau terjemahan milik hanyalah untuk dan milik Allah. Lam diartikan milik. Hmm. Lam lil milk seperti hadzal qalam li. Pena ini milikku. Lam di situ lam lil milkiah itu kalau digandengkan dengan mahyaya dan mamati hidupku dan matiku yang kurang lebihnya artinya seperti itu sehingga hasil akhirnya tersemennya hanyalah untuk dan milik Allah untuk itu sholat dan apa ibadah menyembelih serta eh, ada kalau kalau milik mahyaya dan mamati adapun kata hanyalah ini menunjukkan tawhid, nafi dan ithba tadi pembatasan tadi. Siapa yang bisa memiliki siapa yang memiliki hidup dan mati kita Allah tidak ada yang lainnya berarti hanyalah alasan berdalilan yang berikutnya sudah dua ya alasan berdalilannya alasan berdalilan yang berikutnya adalah syarikalah. Tidak ada sekutu baginya Di dalam Penujuan ibadah sholat dan menyembelih Dan di dalam Pengesaan Masalah kepemilikan Hidup dan mati kita Artinya La syarikalah di dalam Uluhiyahnya dan la syarikalah di dalam Rububiyahnya Karena kalau terkait dengan lam milikiyah tadi itu tauhidur rububiyah. Kalau lam yang terkait dengan e, apa? istihqaq tadi yang dihubungkan dengan sholat dan nusuk tadi itu terkait dengan tauhidul uluhiyah. Singgalah syarikalah di situ, tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyahnya yaitu dalam salat dan dalam ibadah menyembelih dan dalam rububiyahnya yaitu dalam hidup dan mati kita. Dalam kepemilikan hidup mati kita, yaitu mengesakan Allah, hanya Allah lah yang memiliki mahyaya dan mamati. Alasan mendalilan berikutnya, wa bidzalika umirtu. Dan dengan yang dengan dan dengan hal itulah umirtu. Saya diperintahkan berarti diperintahkan untuk menyembah binatang hanya di, dipersembahkan hanya kepada Allah saja itulah salah satu yang diperintahkan dalam kalimat wa wabidzalika umirtu dan dengan itulah aku diperintahkan Setiap yang diperintahkan itu apa? dicintai oleh Allah, enggak mungkin diperintahkan kok enggak dicintai dan setiap sesuatu itu kalau dicintai oleh Allah terbukti dicintai oleh Allah maka itu ibadah sesuai dengan definisi ibadah syekh Ulusan Muntahimi ya. Begitu cara berdalilnya. Dan setiap perkara itu ibadah, maka pakai dalil umum. Wa ibudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ini dalil umum. Seluruh ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan wajib dipersembahkan kepada Allah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah, itu syirik. Wa ibudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Jadi cara berdalil menghadapi kaum musyrikin itu kumpulkan dua macam model pendalilan yaitu membawakan dalil khusus tentang e, ibadah tertentu wajib dipersembahkan kepada Allah saja ibadah seperti ibadah menyembelih ini ini namanya dalil khusus lalu gabungkan dengan dalil umum bahwasanya semua ibadah apa saja wajib dipersembahkan kepada Allah saja tidak boleh kepada selainnya kalau kepada selainnya berarti syirik berarti menyembah kalau menyembah selain Allah ya kafir yang kita bisa pelajari dari dalil yang pertama kemudian kita lanjutkan bahwa kalau tadi sudah kita kenalkan cara berdalil menghadapi orang musyrikin yang punya syubhat saya enggak menyembah kok. Saya menyembelih binatang kok dikatakan menyembah. Kita bawakan dalil khusus bahwasanya menyembelih binatang itu wajib dipersembahkan kepada Allah saja ketika orang musyrikin datang depan kuburannya kemudian mengalirkan darah untuk mengagungkan kuburan tersebut sebagaimana eh, mengagungkan Allah. Kemudian dia berdalih, saya enggak menyembah kok, saya cuma menyembah. Menyembah itu kan sujud, salat untuk menyembahnya tidak saya. Kita bawakan dalil khusus, ini loh wajibnya mempersembahkan ibadah menyembelih kepada Allah saja kemudian kita bawakan dalil umum wajibnya beribadah dengan segala macam bentuk ibadahnya termasuk menyembelih, ibadah menyembelih, wajibnya bersembahkan kepada Allah saja dan tidak boleh kepada selain Allah yang dinamakan dalam dalil tushirik seperti contohnya wa'budullah wa'la tushirikubihi syaiyah kemudian setelah itu kita bawakan dalil fonis kafir tapi di sini maksudnya takfir mutlak bukan muayyan bukan pengkafiran tunjuk hidung tetapi barang siapa begitu yang melakukan seperti itu namanya menyembah selain Allah alias kafir mana fonis kafir dalam firman Allah Subhanahu wa taala ta surat ke-23 ayat 117 ummaytu umma illaha an akhara la burhan lahu bi fa innamma hisabuhu inda rabbi Innahu la yuflihul kafirun Dan barang siapa yang beribadah kepada sesembahan selain Allah di samping beribadah kepada Allah padahal ada beribadahnya kepada Allah loh di sini Allah sampaikan perbuatannya seperti itu di akhir ayat disebutkan apa fonisnya Inna la yuflihul kafirun Orang yang berbuat seperti itu divonis oleh Allah al kafirun Ya. Sambil dibawakan definisi ibadah itu sesungguhnya apa? Bahwasanya namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang cintain dari ridha Allah dan segala sesuatu kalau dicintai itu ada tandanya dalam dalil di antaranya diperintahkan. Karena enggak mungkin diperintahkan kok enggak dicintai. Ya. Di antaranya lagi dikabarkan pelakunya dapat pahala. Gak mungkin kalau dikabarkan pahala, kemudian perbuatannya kok dimurkai oleh Allah, pasti dicintai atau dan segala macam bentuk-bentuk tanda-tanda dalam dalil disebut yang bisa difahami bahwasanya itu dicintai perbuatan tersebut yang disebutkan dalam dalil tersebut dicintai oleh Allah. Hmm. Kemudian dalil yang berikutnya Adalah Surat al kautsar ayat 2 Fasalli lirabbi kawanhar Artinya kurang lebihnya Maka sholatlah <tuh> Yang dipersembahkan kepada Robmu Wanhar dan Lakukanlah ibadah menyembelih Yang dipersembahkan kepada Robmu pula Begitu maksudnya ayat ini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Merintahkan nabinya Untuk mengikhlaskan Untuk memurnikan Ibadah sholat dan menyimba, ibadah menyembelah Dipersembahkan hanya untuk Allah Ta'ala saja Menyelisih orang-orang kafir, musyrikin Yang menyembah selain Allah Dan me me menyembelah beribadah Dengan upacara ritual pengaliran darah Yaitu menyembelah binatang Untuk berhala-berhala mereka Dari mana, bagaimana alasan penelitiannya? Dari kata wanhar, dari kata inhar ini, ini adalah kata perintah, perintah untuk melakukan ibadah menyembelih. Tidaklah sesuatu diperintahkan kecuali itu ibadah. Tidaklah sesuatu itu ibadah kecuali dalam dalil lain wajib dipersembahkan kepada Allah saja dan kalau dipersembahkan kepada selainnya dikatakan syirik. تفني شرك maksudnya wa aqudullah wa la usyriku bihi syai'an apalagi digandengkan dengan perintah untuk sholat yang ditujukan kepada Allah saja lebih kuat lagi bahwasanya yang dimaksud di sini adalah Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih hewan hanya untuk Allah saja kemudian dalil yang terakhir hadis Ali radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Muslim Laanallahu man zabah itu syahidnya di situ. Semoga Allah melaknat Lagang Allah yeah. manzabah ligerillah. Allah melaknat orang yang menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah. Di dalam dalil ini mengandung doa sehingga tambahkan kata semoga. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dipersembahkan untuk selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan orang yang menyembelih binatang yang dipersembahkan untuk selain Allah. Sudah sampai situ? Belum. Karena dalil ini dibawakan untuk kesimpulan judulnya apa? Yaitu penjelasan tentang menyembelih Ibadah menyembelih untuk yang dipersembahkan untuk selain Allah, bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Begitu maksud saya di sini dalam membuat judul itu. Berarti untuk menyampaikan kepada kesimpulan belum sampai pada tujuan. Kita lanjutkan. Bahwa dalam mahdist ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan orang yang menyembelih binatang yang dipersembahkan untuk selain Allah. Ini berarti bahwa menyembelih binatang untuk selain Allah adalah dosa besar. Adalah dosa dan persis dan persisnya adalah dosa besar. Mengapa? Di antara ciri khas dosa besar adalah diancam dengan laknat. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih binatang untuk selain Allah adalah dosa yang dimurkai oleh Allah. Sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya ibadah menyembelih yang dipersembahkan kepada selain Allah syirik? Belum sampai. Lanjutkan. Alasan beliau Berarti sebaliknya, menyembelih binatang untuk Allah semata itu dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah sampai dicintai oleh Allah, terpenuhi definisi ibadah. Kalau sudah terpenuhi definisi definisi ibadah, maka gunakan dalil umum larangan dipersembahkan kepada selain Allah. Dan difonis syirik dan difonis kafir pelakunya. Karena dalam hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya orang yang menyembelih orang yang melakukan ibadah menyembelih dipersembahkan kepada selain Allah itu dimurkai oleh Allah. Berarti sebaliknya menyembelih binatang untuk Allah dipersembahkan ibadah pengaliran darah tersebut untuk Allah maka untuk untuk Allah semata maksudnya maka ini perkara yang dicintai oleh Allah kalau sudah masuk ke dalam kesimpulan itu maka setiap yang dicintai oleh Allah pastilah itu ibadah jadi tepatlah pendalilan penulis rahimullah ta'ala walaupun tidak ada kata syiriknya walaupun tidak ada kata yang dengan uh, cepat langsung bagi orang umum mengantarkan kepada kesimpulan judul, walaupun tidak ada yang seperti itu maka tetap bisa diambil alasan pendalilannya dan penulis terkenal dari dakikul istimbad e, detail teliti dalam berdalil baik kemudian berikutnya Wain wa akhad <tuh> billahi rahimani Contoh-contoh menyembelih binatang yang bernilai syirik. Sebagai penutup bab yang ke-10, sebentar lagi bab yang ke-11. Insyaallah taala. Menyembelih untuk mengagungkan raja, pejabat atau ketua suku saat menyambut kedatangannya. yaitu mereka dihormati dan diagungkan dengan upacara ritual penumpahan darah binatang sebagaimana mengagungkan Allah Ta'ala daging binatang tersebut bukanlah menjadi tujuan namun yang menjadi tujuan adalah pengagungan manusia dengan ritual penumpahan darah binatang sebagaimana mengagungkan Allah Ta'ala hidup matu, matiku untuk raja, hidup matiku untuk ketua suku Sumpah setia sampai mati dihormati dengan cara dialirkan darah binatang, ada perendahan diri kepada raja tersebut, ada pengagungan seagung-agungnya terhadap raja tersebut. Nah ini ini syirik. Kemudian diantara bentuknya juga seorang menyembelih binatang yang bersembakan untuk Nabi atau Wali yang telah meninggal dunia atau kuburan. Malaikat atau dewa atau neyro gitul atau jin yang diyakini menguasai daerah tertentu dalam rangka agar mereka itu bisa menyelam, dalam rangka agar mereka itu menyelamatkannya dari malapetaka dari segala malapetaka maksudnya baik hal itu dilakukan ketika hendak membangun bangunan atau jembatan atau ketika tertimpa musibah besar wacale atau kekeringan yang berkepanjangan atau sakit keras atau keadaan yang semisalnya. Wah, kampung kita ketak wabah. Ini gara-gara kita kurang ngasih sesajen. Tumbal. Maka sembelihkan, potongkan kerbau, sapi, tanam di dan seterusnya. Kalau enggak dilakukan seperti ini, biasanya ada yang mati tanpa sebab yang jelas tahu-tahu mati fulan, mati ini, mati tangga itu, kena wabah penyakit besar ini. Maka demi keamanan kita, keselamatan kita, demi keselamatan kampung tersebut maksudnya, maka orang di kampung tersebut mengadakan upacara ritual, pengaliran darah untuk mengagungkan atau untuk dipersembahkan kepada jin penunggu situ yang bisa diakini bisa menimpa bahaya menimpakan uh, musibah kalau tidak dapat tumbal di antara bentuk yang lainnya adalah menyembelih binatang dengan menyebut nama selain Allah dan dipersembahkan untuk selain Allah seorang menyembelih dengan menyebut nama wali fulan yang sudah meninggal dunia dan niatkan untuk mendekatan diri kepada wali tersebut ini parah ini sudah syiriknya dalam Tasmiyah, syirik dalam niat pula. Menyembelih binatang juga demikian, menyembelih binatang dengan menyebut nama selain Allah, meskipun dipersembahkan untuk Allah saja. Ini pun syirik. Syiriknya hanya dalam masalah apa, yaitu Tasmiyah penyebutan nama ketika akan menyembelih, yang disebut adalah nama selain Allah dalam tasmiyah ada unsur permohonan, pertolongan, permintaan, keberkahan. Maka ini syirik. Mungkin kita jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi bisa jadi ketika anda lulus misalnya dari menjadi sarjana teknik sipil misalnya, kemudian kerja di daerah pelosok, memimpin proyek pembangunan megaproyek pembangunan dan harus melindas atau harus menggusur pohon beringin yang besar, harus menggusur ini dan itu rapat dengan tokoh adat mempersyaratkan sembelahkan dulu ini dan itu kami nggak berani akan tertimpa musibah dan sudah terbukti berkali-kali nah itu nah. padahal kata terbukti berkali-kali bukan jadi alasan karena menepati takdir, menetapi, menepati takdir bisa jadi hmm. maksudnya ada saja Allah ber, bisa jadi Allah berkehendak sesuatu itu dikabulkan, dipenuhi, dikabulkan. Padahal itu bukan, padahal apa yang dilakukan tadi bukan sebab, cuman disangka sebagai sebab. Tapi Allah takdirkan berhasil mendapatkan niatnya. Habis wisata religius sudah puluhan tahun nggak punya anak, pulang-pulang sebulan punya anak. Itu namanya waktunya ngepasi setelah wisata religius, cuman itu bukan cara. Seperti ini loh, minum air putih tau-tau mati. Eh, jangan mau minum putih, merek ini loh. Kemarin ada tangga saya minum ini, mati. Itu bukan sebabnya, itu pertepatan waktunya, ajalnya setelah minum air putih. gitu. Itu saya tulis juga di hukum sebab permasalahan seperti itu jadi nah ketika orang kemudian jadi pimpinan proyek kemudian harus diresmikan oleh Bapak Bupati harus dengan kepala tokoh adat dan seterusnya dikasih syarat nah, boleh digusur boleh dianus syaratnya upacara Adat dilakukan, penyembelihan hewan dipersembahkan untuk nenek moyang kita. Kalau enggak akan terjadi musibah bencana. Nah ujian akhir semesternya yang hakiki yang ketika itu, bukan ujian akhir semester nanti ini habis daurah. Yang hakiki ketika itu, tegar enggak menghadapi itu. Apalagi kalau kemudian tenaga tenaganya, tukang tukangnya ngambil dari orang setempat, nggak, nggak ada yang berani mengerjakan proyek kalau nggak upacara dulu seperti itu. Hmm. Atau ketika anda menjadi pejabat misalnya harus meresmikan hmm. dan mendukung acara yang seperti itu. Nah itu, alhamdulillah banyak budaya orang-orang kita, bangsa kita yang bagus-bagus, maka itu pelihara yang bagus-bagus sesuai dengan agama Islam. Tetapi yang tidak bagus nah kita generasi penerus merubah. Jangan membiarkan nenek moyang kita. Karena budaya itu produk manusia. Bisa salah, bisa benar. Adapun syariat Allah pasti apa? Pasti benarnya. Ya, terakhir Bab yang ke kesebelas. Bab la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi likairillah. Bab dilarang menyembelih untuk Allah, di tempat menyembelih untuk selain Allah. Saya ulangi. Eh... Uh bab tidak boleh menyembelih sembelihan yang meskipun dipersembahkan untuk Allah namun dilakukan di tempat yang digunakan untuk menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Jadi gambaran kasusnya seperti ini. Ada orang menyembelih seorang Muslim menyembelih binatang. Dipersembahkan ibadah menyembela itu untuk Allah saja, berarti tauhid. Dari sisi itu dia benar. Tetapi sayangnya dilakukan di tempat, suatu tempat yang biasanya kaum musyrikin melakukan upacara pengaliran darah binatang yang dipersembahkan untuk selain Allah. Itu masalahnya di situ. Perbuatannya benar dari sisi mempersembahkan ibadah menyembelih kepada Allah saja. Tetapi pemilihan tempatnya ini yang salah. Kok dilakukan di tempat yang di situ biasa digunakan untuk ibadah menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah? Tempat itu makruf misalnya. Tempat agama non-Islam melakukan perayaan hari raya mereka yang biasanya disertai dengan namanya perayaan musyrikin itu syiar yang paling kental paling mencolok dan hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan adalah upacara ritual pengaliran darah rata-rata kan ada dagingnya rata-rata upacara-upacara musyrikin itu kan ada dagingnya, ada pengaliran darahnya karena itu ibaratnya acara pokok yang gak boleh, gak ada untuk mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka Nah, seorang muslim ingin beribadah menyembelih hewan kurban untuk Allah tapi dilakukan di tempat itu misalnya begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Fungsi bab ini, bab ini merupakan bab yang berfungsi untuk menutup pintu dan jalan-jalan menuju kesyirikan serta mencegah orang, seorang hamba dari menyerupai tempat peribadatan kaum musyrikin. Sebagaimana sudah saya jelaskan kitab Tauhid ini kitab yang di dalamnya diajarkan tentang Tauhid dan perinciannya, syirik dan perinciannya, serta sarana-sarana yang mengantarkan kepada syirik, pintu-pintunya itu juga ditutup dalam kitab ini. Hal-hal yang menyempurnakan tawhid seseorang juga diajarkan. Hal-hal yang menjaga, yang bisa menjadi penyebab terjaganya asal tawhid seseorang juga diajarkan di sini. Jadi masya Allah lengkap, termasuknya kitab ini. Nah. Bab ini adalah bab tentang menutup pintu-pintu, jalan-jalan menuju kesyirikan. Walaupun ibadah yang dilakukannya tidak syirik, penilaian tauhid. Tetapi yang jadi masalah pemilihan tempatnya tersebut salah. Sehingga harus dicegah. Inilah bentuk menutup pintu dan jalan-jalan menuju kesyirikan. Serta mencegah seorang hamba dari menyerupai tempat peribadatan kaum musyirkin. Syirik itu ada tempatnya, ada orang-orangnya. Tauhid juga ada tempatnya, ada orang-orangnya. Karena sebuah ibadah menyembelih binatang yang meskipun dipersembahkan untuk Allah semata, namun jika ibadah tersebut dilakukan di tempat atau di tempat di satu tempat atau di sekitarnya yang dipergunakan untuk menyembelih sesembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah, maka secara lahiriah menyerupai kaum syirikin. Coba ada apa bedanya? Dari, dilihat dari ya, Penampakannya ya sama-sama pakai pisau, sama-sama tempatnya pun juga sama. Nah ini, maka sangat nampak sekali menyerupai kaum musyrikin lahiriyahnya di dalam mengagungkan tempat ibadah musyrikin, memuliakan tempat itu. Apalagi kalau yang melakukan adalah kiai, ustadz, ulama, orang awam kan. Mungkin punya keyakinan, tidaklah ulama itu milih tempat yang dipilih oleh kaum musyrikin tiap tahunnya itu kecuali ada apa-apanya, ada keistimewaannya. Kok dipilih di situ menyembelihnya. Dan ini bisa membuka pintu bagi orang yang lemah imannya, bagi orang yang awam tentang tauhid. Bisa membuka pintu untuknya yaitu pintu melakukan kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin di tempat itu. Awal-awalnya wah, berarti ada istimewanya ya nyembelih di situ. Terus akhir-akhirnya mencontoh persis. Kata la yudhbahu lillah di sini tidak boleh menyembelih sembelihan yang meskipun dipersembahkan untuk Allah kata tidak boleh di sini mengandung larangan. Tidak hanya peniadaan. Dan kata bimakanin di suatu tempat di sini maksudnya adalah tempat itu sendiri maupun sekitar tempat itu. Karena ba di sini ba yang mengandung dua mana zorfiyah sama mujawarah bimakanin maka difahami diartikan dengan tempat itu sendiri dan sekitar tempat itu. Jadi tidak di tempat itu persis tetap terlarang kalau di sekitarnya itu konsekuensi bak di sini huruf bak di sini dimaknain bak varviah dan mujawarah dan maksud tempat di sini yang terlarang digunakan untuk beribadah meskipun dipersembahkan kepada Allah adalah contohnya area pekuburan yang apa eh, biasa digunakan oleh kaum syirikin untuk melakukan ibadah-ibadah eh, yaitu ibadah syirik berupa menyembelih hewan mengakunkan kuburan tersebut petilasan tempat yang diakunkan dikeramatkan oleh musyrikin atau semua tempat yang biasa digunakan oleh musyrikin untuk menyembelih binatang yang dipersembahkan kepada berhala atau patung mereka. Dalam bab ini terdapat dua dalil Dalil yang pertama adalah surat at taubah ayat 108 Untuk bisa memahami dengan baik alasan pendalilannya Perlu ditambahkan penyebutan ayat ke 107 107 dan 108 Karena panjang saya baca artinya saja Sudah hampir setengah tiga dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk membahayakan orang-orang mukmin Untuk kekafiran dan untuk memecah belah antar orang-orang mukmin Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah merangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sungguhnya bersumpah kami tidak menghindaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Itu 107, 108. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama lamanya, yaitu masjid irar tadi, masjid yang didirikan untuk membahayakan kaum mukminin, untuk kafiran dan untuk memecah belah barisan kaum mukminin. Saya ulangi 108, artinya janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu solat di dalamnya. Di dalamnya di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin bersihkan diri dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Allah subhanahu wa taala melarang Rasulnya saw menunaikan solat di masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik dalam dengan tujuan kufur kepada Allah dan Rasulnya memecah belah antar orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang orang yang telah merangi Allah dan Rasulnya. <tuh> Mereka minta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. serta uh, tambahnya tadi yaitu masjid Diror untuk memecah barisan kaum muslimin menunggu kedatangan orang-orang yang telah merangi Allah dan Rasulnya dan bermaksud buruk terhadap masjid Kuba. Mereka orang-orang munafik ini itu minta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bersedia sholat di masjid Diror tersebut agar menjadi alasan untuk melegitimasi perbuatan mereka dan menutupi kebatilan mereka. Lalu Allah Taala melarang Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sholat di dalamnya dan mendorong beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di masjid Kubah atau masjid Nabawi yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang alasan pendalilannya bagaimana jelas sekali nampak walaupun tidak disebutkan eh, di sini eh, menyembelih yang dipersembahkan, ibadah menyembelah yang dipersembahkan kepada selain Allah tapi nampak dalilnya alhamdulillah, bahwa alasan pendalilannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya salallahu alaihi wa untuk menaikkan sholat di masjidil lirar yang dibangun oleh orang-orang munafik padahal tentunya Rasulullah salallahu alaihi wa dan kaum mukminin itu kalau sholat ikhlas untuk Allah ibadahnya ikhlas untuk Allah semata Namun tetap saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dilarang sholat di masjid tiral tersebut karena tujuan orang-orang munafik dalam membangunnya adalah tujuan yang membahayakan kaum muslimin sehingga apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ikut serta sholat di dalamnya maka bisa menimbulkan keserupaan yang menipu orang-orang lain sehingga terdorong untuk ikut-ikutan sholat di dalamnya. Di samping untuk bisa memperkuat barisan bisa dimanai memperkuat barisan kaum munafikin. Nah inti masalah dalam kasus masjid teror ini juga terrealisasi dalam kasus menyembelih sembelian yang meskipun dipersembahkan untuk Allah namun dilakukan di tempat yang digunakan untuk menyembelih sembelian yang dipersembahkan untuk selain Allah. Karena ibadah menyembelih yang dilakukan dalam pembahasan ini yaitu dalam judul itu ikhlas karena Allah tetapi dilakukan di tempat kesyirikan yang bisa menipu kaum muslimin lainnya untuk mengakungkan tempat syirik itu dengan melakukan penyembelihan di situ. Dengan demikian inti alasan pendalilan di sini adalah pengkiasan, kias. Waydullah-nya pakai kias, yaitu menyamakan hukum tempat menyembelih untuk selain Allah disamakan hukum secara hukumnya dengan masjid dzirar tempat menyembah yang untuk selain Allah ya yaitu menyembah yang syirik tempat menyembah yang syirik itu disamakan dengan masjid Idtiror Dalam hal apa disamakannya sama-sama terlarang melakukan ibadah walaupun lillah walaupun ikhlas karena Allah Namun secara lahiriah memiliki kesamaan bentuk dengan ibadah kaum musyrikin dan munafikin, sama-sama pakai pisau. Orang musyrik kalau nyembelih di tempat itu juga pakai pisau. Muslim, orang Muslim kalau nyembelih di tempat yang sama juga pakai pisau. Sama-sama sapinya, tempatnya juga sama. Ini kan secara lahiriah memiliki kesamaan bentuk dengan ibadah yang dilakukan oleh kamu syirikin. Sholat di masjid tiraar juga begitu, rakaatnya sama, bahkan imamnya sama. Kalau seandainya Rasulullah SAW sholat di situ, tempatnya sama. Ini menipu ini nanti, menampakkan keserupaan, kesamaan apa lahiriah. Jadi maksudnya sebagaimana sholat di masjid tiraar itu terlarang. Meskipun sholat itu dilakukan ikhlas karena Allah, maka dikiaskan, disamakan hukumnya, terlarang pula menyembelih yang walaupun ikhlas untuk Allah saja, tapi dilakukan di tempat kemaksiatan, masih terlarang tempat kemaksiatan, tempat yang digunakan untuk menyembelih sembelihan yang persembakan untuk selain Allah. Dalil yang kedua, dalil yang terakhir, Sabit bin Thaak radiallahu anhu berkata, ada seseorang yang bernadar akan menyembelih unta di daerah Buwan. Hadis ini diberikan oleh Abu Dawud dan Sahih ya. Lalu ia bertanya kepada Nabi saw. Maka Nabi balik bertanya. Halqa nafihi wasanun min authanin al jahiliyah yu'abat. Apakah di tempat itu ada berhala jahiliyah yang pernah disembah oleh oleh mereka? Saya ulangi, apakah di tempat itu ada berhala jahiliyah yang pernah disembah oleh mereka? Para sahabat menjawab tidak. Nabi pun, nabi pun, nabi pun bertanya lagi. Halqa nafiha a'idun min ayyadim. Apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka? Para sahabat pun menjawab tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Aufi bi nadrik." Tunaikan nadarmu itu. Nadar itu mewajibkan sesuatu yang pada asalnya bukan wajib. Mewajibkan pada diri sendiri. Menyembelih unta di dalam kasus ini tidak wajib, tapi diwajibkan untuk diri sendiri, cuman dilakukannya di daerah yang di daerah buana, nah kok dikhususkan di situ, jangan-jangan ada apa-apanya? Oleh karena itu Rasulullah SAW tanya dulu, tanya dulu, apa motivasinya memilih tempat itu? Apakah di tempat itu ada berhala jahiliyah yang pernah disembah oleh mereka? Ternyata tidak. Apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka? Ternyata tidak. Kalau begitu, itu naikkan nazarmu itu. Hmm. Fa inawla wa faa bi nadhrin fi ma'siyatillah wa la fi ma ibnu adam Karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Nazar menyembelih ontanya tetangga enggak boleh ini karena enggak dimiliki oleh dia. Ini maksud Layam yamliku ibnu adam itu maksudnya. Kalau mau nazar ya pakai ontanya sendiri. <tuh> Jadi Perawi menyebutkan bahwa ada seseorang yang bernazar yaitu mewajibkan dirinya ibadah menyembelih onta di tempat tertentu yang pada asalnya itu tidak wajib baginya dalam rangka beribadah dan mendekatan diri kepada Allah. Berarti kan ibadahnya ikhlas karena Allah. Orang tersebut menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang hal itu. Cuma tempatnya dipilih oleh orang tadi dalam nadar. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan dua pertanyaan guna mengetahui keadaan tempat yang dipilih oleh orang tersebut. Karena yang segera terbetik di fikiran ketika orang tersebut mengkhususan tempat untuk melakukan ibadah. Ini bisa disebabkan karena tempat tersebut terbiasa dikunjungi oleh kaum musyrikin untuk dijadikan tempat merayakan hari raya mereka atau karena di dalamnya terdapat sembahan kaum musyrikin. Karena kebanyakan pengkhususan tempat ibadah itu ada tujuan ibadah pula. Kebanyakan dikhususkan tempat ibadah itu ya tujuannya untuk ibadah juga. Nah, sekarang kita ungkap rahasia pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. bahwasannya apakah tempat tersebut pertanyaan pertama bahwasannya apakah tempat tersebut terdapat sesembahan kaum musyrikin yaitu maksudnya kuburan yang disembah patung dan selainnya dan pertanyaan kedua apakah pernah mereka kaum musyrikin itu mengagungkan tempat tersebut dan biasa mengunjunginya sebagai tempat berkumpul untuk merayakan hari raya mereka Kalau iya, salah satu itu ada, jawabannya iya, maka tidak boleh menaikkan nazar di tempat tersebut. Kenapa? Kalau biasa digunakan berhari raya, maka hari raya musyrikin itu hampir-hampir enggak pernah kosong dari ibadah pokok menurut mereka. Yaitu mengagungkan sembahan mereka dengan mengalirkan darah, sesacen, tumbal. Lalu gak absah menurut mereka kalau gak ada tumbalnya itu kepada patungnya kepada kemudian seterusnya kalau hari raya cuman kumpul-kumpul saja gak ada sesembelihan itu bukan berhari raya bisa jadi mereka berpikir seperti itu jadi maksudnya bertanya tentang apakah di situ pernah disenggalkan hari raya hmm. kaum musyrikin itu maksudnya kalau pernah berarti pernah dipilih sebagai tempat untuk menyembah Belah yang dipersembahkan untuk selain Allah ibadah menyembela yang dipersembahkan untuk selain Allah. Maka kalau seperti itu, kok kemudian melakukan penunaian ibadah nadir di situ, walaupun ikhlas karena Allah, maka ada keserupaan bentuk ibadah yang akan ia lakukan, yaitu menyembela, karena isi nadarnya adalah menyembela. Meskipun yang dilakukan kaum syirikin syirik tidak ikhlas karena Allah yang satu ikhlas karena Allah, tapi ada keserupaan gerakan, ada keserupaan, ada kesamaan tempat, gitu. <tuh> ada kesamaan gerakan bisa jadi <tuh> terbukti ketika jawabannya tidak tidak maka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menunaikan nadar tersebut. Faidah dari hadis ini bahwasanya larangan memenuhi nadar di tempat yang terdapat berhala jahiliyah sesembahan kaum syirikin, walaupun sudah tidak ada sesembahan tersebut. Yang kedua, larangan memenuhi nadar di tempat yang pernah diselenggarakan hari raya mereka, walaupun telah berlalu acara tersebut. Jadi yang pertama tadi larangan menadar di tempat yang terdapat beralah jahiliyah Sembahan kaum musyrikin walaupun sudah tidak ada lagi sembahan tersebut Kemudian dalam Islam terdapat syariat menutup pintu dan sarana menuju kesyirikan Dan dalam Islam terdapat tuntutan untuk menghindari menyerupai kaum musyrikin dalam urusan ibadah atau hari raya mereka walaupun tidak ada niat menyerupai mereka dan ini nanti insyaallah di akhir pertemuan tentang masalah tashabuh menyamai kaum musyrikin kaum kafirin dalam perkara-perkara menjadi ciri khas mereka ini kita pelajari sedikit karena ini penting Ya, ini penting, bahwasanya diantara eh, hal yang pokok di dalam ajaran agama Islam adalah ya, yaitu menyelisihi ashabul jahib, menyelisihi para penduduk neraka, menyelisihi ciri khas mereka. Oleh karena itu, sekaligus al membuat sebuah menulis sebuah buku dan diberi judul Iktida Asyarat al-Mustakim, ya, yaitu tuntutan jalan yang lurus itu mukhalafatu menyelisihi ashabil jahim ciri khas penduduk neraka jadi kalau tauhid seorang itu bagus kalau berpegang sunnahnya bagus berpegang sunnah Nabi SAW bagus, maka orang itu suka menyelisihi, suka beda dengan ciri khasnya orang musyrikin kafirin. Hmm, suka beda dari cara berpakaiannya dari potongan rambutnya dari adat istiadatnya pokoknya kalau itu ciri khasnya kaum musyrikin kafirin dia enggak mau dan ini hal yang pokok di dalam agama Islam betapa banyak pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan itu karena meniru karena meniru adat atau apa dari orang-orang kafir bukan dari kaum muslimin sendiri Coba cabang-cabang olahraga yang menampakkan aurat itu. Hmm. Itu apakah budayanya kaum muslimin? Tidak. Bahkan dalam Islam ditentang wanita menampakkan aurat di tempat umum. Hmm. Sekian cabang olahraga yang di dalamnya ada penampakan aurat wanita di depan umum, maka ini dari Siapa kalau bukan dari orang-orang kafir. Budayanya orang-orang kafir yang diadopsi oleh kaum muslimin, Dan juga demikian dalam banyak hal insyaAllah pada tempatnya nanti. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.